Alhamdulillah, ibu-ibu dan pendengar mafaza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini. Allah Subhanahuwataala takdirkan kita untuk bersama-sama mendiskusikan ayat-ayatnya, bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala menjadikan ini semua <tuh> sebagai satu amal soleh yang akan menjadi wasilah diterimanya amal-amal kebaikan kita, diampuninya dosa-dosa kita dan mudah-mudahan lantaran pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini adalah pertemuan kita nanti di akhirat di dalam surganya yang Allah janjikan kepada kita semua insyaAllah Salawat dan Salam mudah-mudahan disampaikan kepada cunjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu <tuh> uh, masih surat Al-Qadar ya. <tuh> surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Muzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adroka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat wa fiha bi idni Rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matulahil fajr. Dua minggu yang lalu kita telah membahas tentang al malaika ya ayat yang ke-4 tanazzalul malaika <tuh> kita telah bahas malaikat uh, ada malaikat Muakibat ada malaikat kiramankatibin, ada malaikat hafadzah dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas juga perbedaan antara malaikat, jin dan setan. Sekarang Tanah Zalul Malaikah Warruh Pada malam hari itu Para malaikat dan ruh ya, Dan ruh Warruh Jadi kita telah bahas Al-Malaikah Kemarin Kemudian hari ini kita akan membahas tentang Warruhufiha Warruh Warruh Pada malam itu turun al malaikah para malaikat waruh dan arruh Fiha ya di malam itu bi idzni rabbihim dengan izin rob mereka mingkul li amrin untuk mengurus dan mengatur semua urusan waruh sekarang <tuh> eh apa yang dimaksudkan dengan arruh apa yang dimaksudkan dengan aruh? Ar eh berbeda pendapat di kalangan ulama tentang aruh. Ar Turun malaikat dan aruh. Ar Ruh itu siapa? <tuh> ya, menurut Imam Al-Qushairi menurut Imam Al-Qushairi aruh menurut Imam Al-Qushairi aruh itu adalah Sinfun minal malaikati ja'alu hafadotan ala sairihim wal malaikah la yaronahum kamala naro al malaikah. Jadi golongan dari malaikat, roh itu adalah golongan dari malaikat yang ditugasi untuk menjaga para malaikat yang lain. <tuh> Jadi arroh, golongan dari malaikat, yang ditugasi untuk menjaga malaikat yang lain. Malaikat itu tidak melihat aroh, sebagaimana kita tidak melihat malaikat. Jadi ada di antara malaikat itu adalah aroh. Aroh itu adalah jumlah malaikat yang cukup banyak. Tugas mereka menjaga malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril, Mikael, Izrafil semua tidak bisa melihat arwah. Sebagaimana kita tidak melihat malaikat. Ya, ini menurut siapa? Imam Al-Qushairi. Ahli tafsir Al-Qushairi mengatakan bahwa arwah itu adalah malaikat sejenis malaikat yang tugas mereka itu adalah menjaga malaikat-malaikat yang lain. Malaikat itu tidak melihat arroh Sebagaimana kita tidak melihat malaikat Ini menurut pendapat Al-Qusyiri Imam Al-Muqatil Al-Muqatil itu ahli tafsir juga Al-Muqatil ya ahli tafsir mengatakan Bahwa arroh itu adalah golongan malaikat yang paling senior Ya di dalamnya ada Jibril dan yang lain Ya, Jibril, Mikael, Isrofil, Isrofil, empat malaikat ini adalah termasuk malaikat aroh. Aroh adalah pembesar para malaikat. Jadi tokoh-tokoh malaikat. Pendapat yang ketiga, <tuh> pendapat yang ketiga, aroh itu adalah. Tentara Allah S.W.T yang bukan dari malaikat Tentara Allah Jundun min junudillah, Tentara pasukan Allah yang diturunkan Dari langit untuk menjaga malaikat dan manusia Yang bukan dari kalangan malaikat Itu adalah ar-roh Ya, Junun menjunudillah tentara di antara tentara Allah Subhanahuwataala dari golongan selain malaikat, bukan dari malaikat. Kemudian pendapat yang keempat, menurut ibnu Abbas, ya, menurut ibnu Abbas, gimana bu? Komplain ke acaratanya? Senyumnya menunjukkan belum komplit. Makanya saya ulang Tidak apa-apa Saya baik ke orangnya <laughs> Kelihatan dari <coughs> Imam Al-Qusairi Pendapat yang pertama Mengatakan bahawa Ma'arruh Tanazzalul malaikat warruh Ruh itu siapa? Kelompok malaikat <coughs> Golongan dari malaikat yang ditugasi untuk menjaga malaikat yang lain. Malaikat itu tidak bisa melihat aroh ar yang menjaga mereka itu, sebagaimana kita itu tidak bisa melihat malaikat. Sudah? Nah, hmm. yang kedua, aroh ar itu artinya adalah malaikat-malaikat yang senior, Jibril mikael, israfil. Ya, Israel. Ya, empat malaikat ini adalah termasuk kategori daripada ar-ruh. Kemudian pendapat yang ketiga, malaikat ar-ruh itu ar-ruh itu maknanya adalah tentara. Tentara Allah, pasukan Allah bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan al-malaika. Tentara Allah yang bukan dari kalangan al-malaika. Kemudian yang keempat menurut pendapat tokoh ahli tafsir yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan arwah itu maknanya adalah sinfun min khalqillah ya kuluna ta'am wa aidi wa arjul. Kelompok malaikat yang mereka itu makan dan minum. Makan dan minum. Punya tangan, punya kaki Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum Tidak laki-laki, tidak perempuan Kalau ini seperti manusia Arruh itu Ya. Jadi makhluk yang bukan malaikat, arruh itu Tetapi makhluk yang diistimewakan oleh Allah SWT Hampir sama kedudukannya dengan al-malaikah pada malam yang disebut dengan Laylatul Qadar turun semua malaikat demikian juga aroh, yaitu pasukan Allah yang tidak terdiri dari malaikat di mana mereka itu seperti manusia, punya tangan, punya kaki, juga makan, minum, tidur, sifat-sifat manusia itu dimiliki oleh aroh. Karena itu aroh itu bukan malaikat kata Ibn Abbas. Kemudian pendapat yang terakhir ar itu artinya adalah rahmah. ar itu artinya adalah rahmat. Yang diturunkan bersama dengan Jibril. Jibril itu membawa ar maksudnya Jibril itu turun dengan membawa rahmat. Jadi ar itu artinya adalah rahmat. ar itu artinya apa? Rahmat. nya roh itu artinya adalah rahmah. Disebutkan di dalam surat 16 surat An-Nahl ayat 2, Ibu-ibu. <tuh> Coba dibaca surat 16 ayat 2. 16 surat An-Nahl Ya, ar-ruh itu artinya adalah rahmat yang diturunkan bersama dengan Jibril. Jibril itu turun dari langit dengan membawa rahmat. Nah, ar-ruh itu maknanya adalah rahmat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat berapa? 2. Silakan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya ya. Den, dengan penfirman, yaitu Peringat, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa dia ada Tuhan selain Aku maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ya surat an-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama Ata' Amrullahi Fala Tas Coba disimak ibu ya Ayatnya Atta amrullahi falatasta'jiluh Ketetapan Allah Pasti datang Falatasta'jiluh Maka janganlah kamu meminta agar Dipercepat Ya seringnya kita kan begitu ya Allah itu memberikan yang terbaik Tetapi kepinginnya kita itu Yang kita inginkan Segera dikabulkan Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun Allah itu suci Dari apa yang mereka sekutukan Allah pelit Ya, mereka sekutukan itu Allah tidak mau mendengar suci dari semuanya itu. Kemudian Yunazilul Malaikatat Birruhi. Nah di sini ada kalimat arroh, ya kan? Yunazilu Allah swt menurunkan al malaikata para malaikat Birruhi. Nah diterjemahkan dengan membawa wahyu atau membawa rahmat. Min amrihi dari perintah dari Allah SWT Alamai yasha min ibadihi Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki <tuh> Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Malaikat itu turun membawa rahmat Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Jadi kalau seseorang itu ditemani oleh malaikat Berarti rahmat dan kasih sayang itu akan dia terima Tetapi ketika manusia itu tidak disertai oleh malaikat Maka temannya itu adalah syaitan Dia tidak mendapatkan rahmat Karena itu ada buku yang judulnya Beberapa rumah yang Malaikat tidak berkenan untuk masuk ke dalamnya Ya, Rumah yang Malaikat tidak berkenan Masuk ke dalamnya Yunazzilul malaikata Birruhi min amrihi Ala mayyasha min ibadihi Ya, Malaikat itu Diberi amanah oleh Allah SWT Untuk membawa arruh Ima berupa wahyu atau berupa rahmat, rahmat yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, ya an-andiru an-nahula ilah-ilah Kalau wahyu, isinya itu adalah agar mereka itu mengatakan tidak ada ilah, tidak ada tuhan selain Allah subhanahu wa taala. <tuh> ya, ini adalah makna apa, ibu-ibu, arroh, ya, arroh. Kemudian kita akan kembangkan. Roh yang ada pada diri manusia Atau hamba, makhluk Semua makhluk itu ada Ada ruhnya kan gitu ya <tuh> Manusia itu siapa Bu? Manusia itu apa? Hah? Manusia itu apa manusia? Manusia adalah Hah? Manusia itu adalah makhlukun min makhlukatillah Makhluk diantara makhluk Allah Alladzi yatakawanu minal jasadi warruh Manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari Unsur jasad dan ruh, rohani Al-Mukarram Yang dimuliakan Kenapa dimuliakan? Biwadzifatil khalifah Disebabkan karena membawa tugas Memimpin di atas bumi ini jadi manusia bertanggung jawab atas alam yang ada di sekitarnya Manusia bertanggung jawab atas makhluk yang ada di sekitarnya <tuh> Itu manusia, terdiri dari unsur jasmani dan rohani Nah arroh kita bahas sekarang e, Yang pertama, <tuh> ada beberapa hal yang terkait dengan masalah arroh Hal Riful amwat ziarotil ah ziarotal ahya wasalamihim amla. Apakah ruh-ruhnya ya para mayit atau orang-orang yang sudah meninggal itu mengerti ketika saudara sesama kaum muslimin itu ziaroh mereka. Jadi apakah ketika kita ziaroh ke kubur orang-orang yang beriman mereka itu mengerti dan mendengar ucapan salam kita? sehingga kita disunahkan untuk mengucapkan assalamualaikum ya ahladdiyar wa inna insyaallah bikum lahikun ya mendengar enggak mereka itu Bu Jadi orang yang meninggal dunia ketika kita menziarahi kuburnya dengan mengucapkan assalamualaikum sadarkah mereka tahukah mereka ya menjawabkah mereka oke kita dengarkan beberapa hadis <tuh> Ibnu Abdul Barr meriwayatkan satu hadis. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan satu hadis. <coughs> Nabi bersabda. Ya, Nabi bersabda. Apa kata beliau? Mamin muslimin muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa radallahu alaihi ruhahu hatta yarudd alaihi salam. Ya. Tidaklah seorang mukmin tidaklah seorang mukmin ketika melewati kubur saudaranya yang ia kenali ketika di dunia seorang mukmin yang melewati kubur saudaranya sesama kaum mukmin yang ia kenali ketika di dunia kemudian mengucapkan assalamualaikum kecuali Allah Subhanahu mengembalikan ruh itu pada jasadnya untuk menjawab difahami aja bu kalau ditulis lama sulit Cuk. Malah nggak paham difahami setelah itu kemudian disimpulkan sendiri yang gitu ya itu yang namanya murid itu begitu ya lu ditulis semua ya sambil aldo lihat mulutnya ustad nggak paham jadi besok ditanya, bu, saya kemarin gak, gak berangkat, coba lihat catatannya Uh, ini, uh, mantep banget Berapa bu? 5 lembar, banyak banget Lama, iya Begitu ditanya, ini tulisan apa itu? Gak tahu itu apa ya <tuk> Tulisannya dewe, kurang ngerti Tidaklah seorang mu'min kelita ketika melewati sebuah kubur kubur temannya, saudaranya sama mu'min, kemudian orang itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur kecuali Allah SWT mengirim rohnya itu didatangkan ke kubur itu untuk menjawab salam orang tersebut ini menunjukkan bahwa ya, roh itu bisa mengenali siapa yang datang siapa yang mengucapkan assalam ya Oke, jadi seseorang yang datang ke kubur, jadi bahasanya terserah panjenengan mau nulis eh, angger nyong melewati kuburan, misalnya begitu. Terus nyong ngucapake salam, ikut dijawab, harus ing di kubur, ini boleh, mau nulis seperti itu. Jadi tidak harus persis apa yang dikatakan Ustadz, <tuh> eh, atau bahkan ini buku yangnya buku bu dijilid rapi banget diharapkan nanti kalau sudah meninggal dunia anak-anak yang membaca itu kan eh ngajar anakku Anggerika nanti Angger Siliramu silahkan tidak apa-apa bahasa apa saja yang penting ya disimpulkan seseorang yang melewati kubur kemudian mengucapkan salam maka penghuni kubur itu akan menjawab ya akan akan menjawab. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim Meriwayatkan hadis yang lain, ibu-ibu, <tuh> ya, pendengar maafase yang berbahagia. Pernah satu saat Rasul dan para sahabat melewati para suhada, melewati kubur para suhada badar. Jadi para suhada badar, ya, yang dilempar di satu tempat namanya kulep, ibu-ibu, ya. Jadi mereka itu dikubur ya tidak harus kemudian dikafani seperti orang ya karena apa ya baju mereka itu lebih berharga yang dipakai ketika di medan perang dibandingkan dengan kain kafan yang dibungkuskan kepada mayat-mayat kita jadi mereka itu dilempar begitu saja di satu tempat namanya kulep sumur yang lembah yang sangat dalam luas orang-orang Uh, yang meninggal pada perang Badar, suhada Badar itu dilempar di sana, dikubur di sana. Ya, yeah. kemudian <tuh> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, ketika melewati kubeb tempat kuburan para suhada Uhud, Rasulullah itu berdiri, kemudian memanggil satu persatu. <tuh> Jadi orang-orang dari para sahabat yang dikubur di Tempat itu dipanggil namanya oleh Rasulullah Sallallahu SAW Ya Fulan Fulan, Fulan ya Saudara, teman-teman Rasulullah yang ketika itu ikut perang, badar Kemudian meninggal, dikubur Rasulullah berdiri di depan kubur itu sambil memanggil satu persatu Ya Fulan bin Fulan Ya Fulan bin Fulan Apakah Anda mendapati Apakah kalian mendapati Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Berupa kenikmatan di dalam kubur Orang yang mati syahid ya, Orang yang mati syahid Orang yang mati di medan peperangan Itu kemudian akan mendapatkan ini dan itu dan sebagainya Apakah anda dapati Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadisku Rasulullah bertanya kepada mereka Ya Fakini wajat tu mawadani Robiha Fa ko, fakolalahu Umar, ya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan, oh, mereka ternyata mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Umar yang ada di sampingnya bertanya, ya Rasulullah, ma tuho tibumin akwamin kot cayafu. Panjenengan itu berbicara dengan orang yang sudah menjadi bangkai. Mereka itu sudah meninggal, sudah mati menjadi bangkei. Kenapa kalian itu berbicara dengan mereka? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waladibathani bilhak maantum bi asmaa lima akul minhum, walakin nahum layastati una Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Umar, demi Allah yang mengutus aku. Kalian, Umar dan teman-teman yang ada di sini tidak lebih mendengar dibandingkan dengan saudara-saudara kalian yang berada di jurang ini, yang sudah dikubur di tempat yang namanya Kuleb. <tuh> ya, jadi satu saat, ya, sekarang bisa disimpulkan bu, satu saat Rasulullah melewati kuburan para suhadaq badar, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh? Allah Subhanahu wa taala ketika kalian masih hidup di dunia ternyata Rasul mendapatkan jawaban dari mereka. Naam, iya begitu. Sehingga Umar pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalian ini sedang berbicara dengan makhluk yang sudah menjadi bangkai. Apakah mereka itu mendengar? Apakah mereka itu bisa menjawab?" Rasul mengatakan, "Menjawab demi Allah yang mengutus aku," Mereka itu atau kalian itu tidak lebih mendengar ucapan saya dibandingkan dengan mereka. Hanya mereka itu tidak bisa menjawab. Hanya mereka itu tidak bisa menjawab. Jadi ketika kita ziarah kubur, ketika kita mendoakan mereka, mereka tahu, ya ibu-ibu. Mereka itu sekarang sedang senyum karena tahu, ya anak-anaknya sedang pergi ke masjid Fatimah Thaza'ah ngaji ini itu. Ya mereka pada senyum senang, senang sekali. Ya, ini hadis yang apa namanya? kita. Kemudian ada hadis lagi. <coughs> Haddasani Muhammad. Ya, saya bacakan qala wa kanat ummuhu minal abidat wa kana yuqalaha rahiba. Qala lamaktadarat rafa'at ra'saha ila sama' faqalat ya dhakhri wa dha Ya, wa man 'alaihi itimadi fi hayati wa ba'da mauti. La indal maut wa fi qabri qala famat fa atiha fi kulli jum'atin wa astaghfiru wa ali ahli al qubur faraituha fi manami faqultu ya umma kaifa anti ya bunayya innal mautila qurbatun saridah wa inni bihamdillah lafi barzakhin mahmudin naftasru jadi ada seorang ibu ahli ibadah <coughs> ya ibu-ibu ya kayak Panjenengan semua lah insyaAllah Namanya Rohibah Wanita itu namanya Rohibah Ketika Sakaratul Maut Seorang ibu itu mengangkat Kepalanya ke atas <tuh> Jadi melihat ke atas Kemudian mengatakan Ya dhakri Wadhak hiroti Waman alihi timati fi hayati Wabak dhamamati Intinya wahai Tuhanku ya Allah Zat yang aku jadikan sandaran Ketika hidup dan matiku Jangan engkau hinakan diri ini ketika mati dan jangan engkau siksa diri ini ketika di dalam kubur. Ya, famatat. Kemudian wanita ini meninggal. Terus kemudian anaknya yang meriwayatkan hadis ini, fakuntu atiha fi kulli jum'atin. Kemudian aku mendatangi kuburnya, ziarah kubur setiap hari Jumat. Fa'ad'u laha, kemudian saya doakan ibu saya. Wa Wahastaghfirullahah, saya mohonkan ampun, ya atas kesalahan-kesalahan dia dan ahli kubur. Terus satu saat aku mimpi, ya para per perawi hadis Usman bin Saudah atau at Fawwiy. Uh, satu saat aku mimpi bertemu dengan ibu saya. Fakultu. Kemudian aku katakan kepadanya, ya Ummah, wahai ibu, bagaimana keadaanmu? Kafanti, khalat, ya Bunaya. Inna lil mauti la sadida yang namanya kematian itu repotnya luar biasa. Sakarotnya itu aduh susah banget. Repot banget. Wa ini bihamdillah lafi barzakhin mahmud. Alhamdulillah saya berada di satu tempat yang terpuji. Naftari sufihi raihan. Ya, digelar uh, sutra, kemudian wangi-wangian, minyak, wa natawasadu fihi sundus wal istibrak ila yaumin nusur. Kemudian aku disiapkan selimut kasur bantal yang dari surga. Terus anaknya mengatakan ala ki haja ibu masih membutuhkan apalagi kalat. Kemudian ibunya mengatakan dalam impian itu naam kul tuwamahia apa itu kalat latadak makun tatas naominsia rotina wadu aulana ya yang ingin saya uh, dari kamu adalah sering menziaroi aku ya dan mendoakan aku Fa inna la ubasshiru bi maji'ika yaumal jum'ah idza aqbalta min ahlik yuqaluli ya ruhi hadhabnuki qad aqbal fa asri wa yasri bidzalika min hauli wamin maka ketika kamu itu datang aku diucapkan ada yang mengatakan malaikat kepadaku ni hari Jumat saudaramu datang sambut dia dengan baik ya wa hi ini hadis ya dia dari Muhammad dari bin Yahya bin Sid, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya tapi e, seorang wanita itu tidak diperbolehkan untuk ziarah. Ya cukup mendoakan dari rumah. Ziarah kubur itu bagi kaum laki-laki, ibu-ibu ya. Jadi bagi kaum laki-laki menziarahi kubur tetapi sekali lagi ziarah kubur itu tidak untuk kemudian beribadah di sana, cukup sambil berdiri, berdiri menghadap kiblat, Assalamualaikum ya ahlatiar wa ya qaumil mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma gfirlahu Walana walakum minal mustaktimina wal mustakhirin Ya Allah mudah-mudahan engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosa ahli kubur Dosa orang tua saya Ya kedua orang tua saya kemudian Ya setelah itu cukup selesai Ya selesai Kemudian tinggalkan kubur Hanya seperti itu Ya Jadi judul yang pertama adalah Apakah mereka itu mengenali ketika kita Menziarahi mereka Jawabannya adalah na'am Jawabannya adalah na'am <tuh> uh, Wa'ablahu min dhalika Lebih daripada itu, ibu-ibu <tuh> Annal mayita ya'lamu ya amalil hayyi min akaribihi wa ikhwanihi Sesungguhnya Si mayit itu memahami dan mengenali Mengetahui apa yang dilakukan oleh Orang-orang dari kerabatnya yang masih hidup Ya yeah. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan satu hadis Abu Ayyub mengatakan Tu'radu'a'ma lil'ahya alal mauta Perbuatan orang-orang yang masih hidup itu diperlihatkan kepada Kakek neneknya, orang tuanya yang sudah meninggal dunia Fa'idha ro'au hasanan, farihu wasta beshiru Ketika orang tua yang sudah meninggal itu melihat anaknya baik Maka mereka itu senang Wain rawa' su'an kalu Allahumma rojibhi ketika mendapati anaknya berbuat buruk maka Ya Allah kembalikan keburukan ini di dunia dan beri kesempatan dia itu untuk bertaubat beri kesempatan dia itu untuk berbuat baik. Ya inilah judul yang pertama kemudian yang poin yang kedua ibu-ibu. Wahal, al, wahal arwahul mauta tatalako watadzawar watadzakar amla Apakah ruh orang yang sudah meninggal itu saling ketemu dengan yang lain atau tidak Ya, Bapak kita, ibu kita, keduanya sudah meninggal misalnya Apakah mereka itu bisa bertemu? Ya, Apakah mereka itu bisa saling mengenali, saling menyapa Kemudian bertemu satu dengan yang lain? Ya Uh, ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas juga. Uh, jawabannya adalah ada dua. <tuh> Jadi roh seorang yang sudah meninggal dunia itu ada dua. Arwahun mu'alzabah adalah roh yang disiksa. Yang kedua adalah arwahun munaa'mah, roh yang mendapatkan nikmat. Jadi roh ya orang yang sudah meninggal dunia itu. Yang pertama adalah mu'adzabah, Ruh yang selalu disiksa oleh Allah S.W.T Yang satu lagi adalah ruh muna'amah ya, Ruh yang diberi nikmat oleh Allah S.W.T Ruh yang mu'adzabah, Ruh yang disiksa Itu adalah sibuk ya menerima siksaan dari Allah S.W.T di akhiratnya nanti Sehingga tidak sempat untuk berkunjung bersapa dengan teman-temannya yang ada di sana. Jadi jawabannya, kalau orang itu ahli durjana tidak pernah sholat, tidak pernah buat-buat baik, tidak pernah melakukan satu kebaikan ketika di dunia, ya tidak sempat menengok saudara-saudaranya, tidak bertemu dengan teman-temannya karena apa sibuk hanya menerima penderitaan dan penderitaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah arwah munaa'ah. Arwah munahmah itu adalah roh yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Maka al mursalah mahbusah tatalaqa wa tatazawwar wa tatadzakkar makana minha Mereka itu saling berkunjung. Dengan kasih kapan ya meninggalnya ya. Aku kurang ngerti kan Aku enggak membayangkan anak-anakku gimana, masih kecil padahal kan gitu. bertemu dengan temannya. Saling menziaroi Kemudian bercerita Dulu ketika di dunia Ya Allah ya Pak Ustadz sering menyampaikan materinya Tapi kita ketawa-ketawa Ya Di sana ada pengumuman Di sana ada ajakan Yuk ngaji Tapi lah Mendingan ngendong Mendingan Ya pada cerita Cerita begitu kan, gitu kan ya hmm. Kayak uh, Dulu ketika anak-anak Setelah dewasa menjadi mahasiswa Kemudian kenal mengenali gurunya yang dulu ngajar di SD Pak saya dulu dijewen empat kali Pak bandelnya di bawah bangku ini ini ya di sana bercerita seperti itu ya bercerita seperti itu ya wamayaku numin ahli dunya fataku nukulurhe maarofikihal ladihu alamisri amaliha ya jadi sesuai dengan amal perbuatannya maka Bisa dilihat surat An-Nisa ayat 69, Ibu-ibu. Ya. Yeah. Surat An-Nisa ayat 69. <tuh> An-Nisa ayat 69. <tuh> dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah yaitu para Nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Ya. Jadi, war rasul. siapa yang taat kepada Allah dan Rasul فَأُولَٰئِكَ مَأَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang disertakan pada orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nabi, Suhada, Siddiq, Salihin. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu temannya, itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka Nah kebersamaan mereka di dunia Kebersamaan mereka di barzah Dan kebersamaan mereka di akhirat nanti Ya ini menunjukkan dalil Menunjukkan bahwa Ya ruh yang baik Satu dengan yang lain Itu nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti InsyaAllah Ya maka ibu berteman dengan orang-orang yang suka ngaji Temannya orang-orang yang baik ya, temannya orang-orang yang tidak suka ngerumpi ya. Ya. ya ada satu riwayat <tuh> ya, Ibu-ibu, satu riwayat para sahabat itu mengatakan begini. Para sahabat, sahabat Nabi itu mengatakan begini, "Ya Rasul, mayambaghilana an nufariqaka fid dunya." Ya, ya Rasul, kami tidak akan memisahkan diri dari panjenengan di dunia ini. Kami selalu menemani panjenengan di dunia ini. Karena apa? rufita falam Nanti kalau panjenengan sudah meninggal dunia, kami juga meninggal dunia, panjenengan itu diangkat. Sembuh pokoknya, tempatnya sana lah. Sehingga kami tidak diberi kesempatan untuk bertemu panjenengan. Maka kami tidak bisa Diberi kesempatan untuk bisa duduk-duduk Karena itu mumpung masih sama-sama hidup Yuk kita bersama Ngaji bersama Nanti kalau sudah sama-sama meninggal panjenengan itu tempatnya nanti di atas sono. Sedangkan kita itu di mana Maka kemudian turun Ayat An-Nisa 69 Wa mayyuti'illah War-Rasul Yang taat kepada Allah dan Rasul Maka fa'ula'ika ma'alladhina An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada wa sholihin yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itu nanti digiring bersama dengan para nabi siddiqin, syuhada dan dan as -salihin. Ya. Dan lain sebagainya, masih banyak riwayat-riwayat yang menafsiri ayat ini, Ibu-ibu, yang intinya adalah seperti itu. <tuh> ya. Eh, kemudian <tuh> ada khabar hadis yang sampai kepada kita Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya di dalam surat Ali Imran 169 silakan buka surat yang ketiga 169 Ali Imran ayat 169 Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Ya, yeah. Janganlah kalian menyangka, orang yang mati di medan peperangan, orang yang mati syahid, seorang suhada, Seorang wali kekasih Allah S.W.T Ketika mereka itu meninggal dunia Jangan kalian sangka bahwa mereka itu meninggal dunia Bahkan mereka itu adalah hidup Di sisi Allah mendapatkan rezeki Ada sebagian orang yang meyakini Dari Ali Imran 169 Mereka itu hidup Karena itu kemudian mereka didatangi ya, Meminta sesuatu Sebagaimana ketika mereka itu di dunia hebat menjadi seorang wali ilmunya sangat luas maka kemudian ketika meninggal dunia diziarahi kemudian dimintai sesuatu Mbah nggih njang Senen kliwon wayahe panjenengan bade dikhitan disunat nyunduk arstu anu gitu ya Mbah niki apa bulan Februari tanggal 17 ya pilkada saya masuk bursa yang nitan ya mudah-mudahan lolos dipilih jadikanlah orang-orang Banyumas mencintai saya Mbah doakan Mbah. Ya. Jadi karena memahami ayat Ali Imran 169. Ya. Wala yahsabanalladziina qutilu fii sabiilillaahi amwaat. Janganlah kalian menyangka bahwa jangan kalian menyangka bahwa apa? Orang yang mati di medan peperangan itu adalah mati, bal bahkan mereka itu hidup. Nah, coba kalau ada ayat namanya mutasyabihat memungkinkan untuk ditafsiri dengan penafsiran yang berbeda ya, yang riskan, maka kita harus kembali kepada tafsir yang dimaksudkan e, mereka itu hidup. Yang dimaksudkan mereka itu hidup adalah apa, ibu-ibu? Inda robihim yurzakun di sisi Allah subhanahu wa taala mereka itu mendapatkan rizki. Nanti kita akan tunjukkan tafsirnya seperti apa, ya? Kita akan tunjuknya, akan tunjukkan bagaimana maksud daripada tafsir ayat ini. Karena ya bertentangan dengan kalau kita meyakini bahwa mereka itu sesungguhnya adalah hidup, tidak mati kan ya? Maka akan bertentangan dengan beberapa ayat. Misalnya, ya, misalnya ibu-ibu surat Fatir ayat 22. Ya, Allah swt berfirman. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 Ayat berapa? Dua-dua mm -mm. Jadi tidak mungkin bertentangan Antara satu ayat dengan ayat yang lain Surat Fatir, ayat 22 Harus kita fahami Ya, sudah? Surat 35, ayat 22 dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar ya. ya, tadi ceritanya seperti itu ya kan Maka kemudian surat fatir adalah ayat yang datang kemudian Yang kedua-dua itu Allah mengatakan tidak sama Orang yang hidup itu dengan orang yang mati Orang yang hidup itu dengan orang yang mati itu tidak sama Jadi jangan dibayangkan Dulu ketika di dunia kalau ada apa saya itu musyawaroh sama beliau Beliau itu mempunyai satu kemampuan otak berpikir sangat luar biasa Karena itu saya datang ke sana mau mendengarkan Terus ayat ujungnya mengatakan Inna kala mauta Sesungguhnya kamu Muhammad, Muhammad, Muhammad Nabi Muhammad yang mulia tidak akan pernah dialog, bisa dialog, interaksi, memperdengarkan orang yang sudah mati. Kita mengadu kepada mereka, kemudian mereka menjawab dan mengabulkan apa yang menjadi aduan kita. Ndak. Ini surat apa? Fatir ayat berapa? 22. Tolong dicatat Ibu ya. Innaka latusmi'ul mauta. Ibu-ibu Pendengar sekalian tidak akan pernah mampu memperdengarkan Tusmi itu artinya Ibu mengadu, meminta sesuatu Siapapun itu orangnya Jenderal Dekok Atau siapapun ya Ulama besar, hurduk Jumat Wage Apakah dia itu presiden atau penyinden Bupati atau tukang patri Gubernur atau tukang cukur tidak mungkin kalian itu bisa memperdengarkan dengan dialog meminta sesuatu kepada mereka. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Oleh karena itu makna daripada Ali Imran 169, jangan salah paham. Ya orang itu kadang-kadang membaca ayat kemudian globalnya saja. Walatah sabanalladina kutilufisabilillahi amwata. Jangan kalian sangka. Orang yang mati di medan perang. Ya kalau orang biasa, mati-mati. Tapi kalau orang e, ulama, wali, ketika dia itu mati, sama dengan hidup. Balah ya, bahkan mereka itu hidup. Lanjutkan ayatnya. Artinya, jangan kalian sangka, seorang ulama besar, seorang wali, yang meninggal dunia itu adalah meninggal. Bahkan, mereka itu seperti hidup. Maknanya apa? Inda rabbihim yurzakun. Sebagaimana Ketika di dunia itu mereka mendapatkan rezeki, di dalam kubur pun juga mendapatkan rezeki. Itu maknanya inda rabbihim yurzakun. Jadi mendapatkan kenikmatan kubur. Karena ayat ini juga harus ditafsiri oleh surat Fatir ayat berapa tadi, Bu? 22. Ya? Jadi jelas, bukan berarti kita dialog dan meminta sesuatu kepada mereka. Oleh karena itu, apa yang dimaksudkan Ali Imran 169 itu? Jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati di medan peperangan itu adalah mati, bahkan mereka itu adalah hidup. Maknanya bagaimana? Yang pertama, ya, annahum inda rabbihim yurzakun. Pertama, sesungguhnya mereka itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rizki berupa kenikmatan. Ada nikmat kubur. Ini yang pertama. Jadi wa'idakanu ahya fahumnya talakaul, ya asan. Nah, kemudian <coughs> yang kedua an nahum in bi ikhwanihim likutumihim alehim walikohim lahum. Nah orang yang mati di medan peperangan, orang yang baik, orang yang soleh, yang kedua maknanya bu itu di, disenangkan oleh Allah subhanahu wa taala. Karena mereka bisa bertemu dengan sahabat-sahabat mereka. Jadi, mereka itu bisa bertemu dengan sahabat-sahabat mereka. Berbeda dengan orang yang diseksa di dalam kubur. Orang yang selalu diseksa di dalam kuburnya, itu tidak sempat untuk berkunjung, bertemu dengan keponakan, pamannya, saudaranya, yang sudah sama-sama meninggal dunia. Tetapi orang yang baik, orang yang soleh, Orang yang ahli ibadah, mereka itu diberi kesenangan oleh Allah untuk bisa saling menyapa dengan mereka. Itu makna mereka itu hidup sebagaimana kita itu berkunjung dengan teman kita, ya. Ya, bersama-sama habis pengajian kemudian kita ke gor, makan-makan, di kuliner sana ya. Ya, di akhirat pun juga bisa dengan teman-temannya berkunjung, saling menyapa. Itu seperti itu maknanya bu Hidup itu maknanya seperti itu Mereka itu satu dengan yang lain saling menyapa Makna yang ketiga sekarang <tuh> Ya Mereka itu bisa menikmati Keindahan kubur Nikmat kubur Sebagaimana mereka itu bisa menikmati Keindahan dunia Mereka itu bisa menikmati Nikmat kubur Sebagaimana mereka itu bisa menikmati keindahan dunia Makanan yang lezat mereka itu bisa menikmati ya Kemudian pemandangan yang indah mereka bisa menikmati Di dalam kubur pun juga seperti itu Itu makna kehidupan di dalam kubur Bukan berarti mereka itu hidup Kemudian ya tahu, tadi kalimat tahu itu tidak berarti Makanya Rasulullah mengatakan Mereka itu lebih mendengar dari ucapan kita Tetapi tidak bisa menjawab tidak bisa berinteraksi dan tidak bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Sekarang apakah rohnya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup? Ya. Apakah rohnya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup? Jawabannya iya Disebutkan di dalam surat Az-Zumar Ya disebutkan di dalam surat Apa ibu? Az-Zumar Ayat yang berapa? Tidak tahu belum disebutkan Surat Az-Zumar Ayat 42 Surat yang berapa? Az-Zumar Hah? Tiga 9. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Ayat 42. 39 442. Jadi, rohnya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup. Bisa bertemu kapan? Ketika mimpi. Ya, ayat dibaca. Coba Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan Ya yeah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allah ya tawaffal anfus hina matiha wal lam tamut. Allah memegang jiwa atau roh nyawa seorang yang dimatikan. Jadi seseorang yang dimatikan ya itu dipegang tarik oleh Allah. Demikian juga ketika kita meninggal eh ketika kita tidur itu pun nyawa kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mirisnya ya. Jadi setiap hari kita itu dimatikan. Nah, bagi orang yang meninggal dunia tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Tapi bagi kita yang pagi hari itu bangun, kemudian ngeteh, minum cucu dan itu ya. Itu rohnya dikembalikan ke dunia lagi. Rohnya dikembalikan ke jasadnya. Sebenarnya sama. Jadi di malam hari itu ketika kita tidur Nyawa kita berkumpul dengan nyawa Mbah-mbah dan nenek-nenek kita yang sudah meninggal dunia Jadi satu dengan yang lain Satu saat dipertemukan di dalam impian Jadi intinya begini ibu-ibu ya Menurut beberapa riwayat ketika Ketika satu saat ibu itu mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia Meninggalnya sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu Atau baru beberapa hari yang lalu Ibu mimpi bertemu dengan mereka, itu sesungguhnya impian itu perlu diperhatikan. Jika mereka dalam keadaan ya sedih, pakai baju rompang ramping, itu pertanda bahwa ibu sedang lalai tidak banyak mendoakan mereka. Doakanlah segera. Laksanakanlah wasiat mereka. Itu biasanya kalau seorang yang akan meninggal itu memberikan wasiat atau berkeinginan ya cita-citanya. Pokoknya saya itu kepengen, kamu itu rukunlah. Kamu itu rukun, jangan saling berantem Ya, mbahmu dulu ya, bapakku atau mbahmu dulu itu Pokoknya hidupnya itu selalu merukunkan antara anak-anaknya Makan atau tidak, ya seneng atau susah pokoknya yang penting rukun Nah ternyata baru beberapa bulan orang tuanya meninggal berantem, rebutan waris Sehingga bisa jadi Ya salah seorang itu ditemui dalam impiannya kan, bertemu dengan ibunya dalam keadaan ya susah, menderita, itu sesungguhnya adalah peringatan. Peringatan, ibu dalam keadaan menderita melihat kamu itu seperti itu. Nah satu saat kita e, mimpi bertemu dengan orang tua kita, orang yang telah mendahului kita, mereka di satu istana, di tempat yang sangat nyaman, Ya itulah keadaannya. Karena itu kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan mereka yang kemudian kita lanjutkan. <coughs> ya, yang kemudian kita lanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Eh, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Swt. Kemudian, <coughs> ya berikutnya adalah apa yang dimanfaatkan oleh si simajit. Ya apa yang dimanfaatkan oleh uh, simayit atau itu diletakkan pada bab yang berikutnya saja, karena itu panjang. Ada satu bab terlebih dahulu. Uh, se uh, seperti yang kita fahami bahawa di dalam kubur itu ada kenikmatan, juga ada penderitaan, ada siksa. Jadi beberapa faktor yang menjadikan seseorang itu disiksa di dalam kuburnya. Ya, berikut adalah apa amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksaan di dalam kuburnya kayaknya sudah ya <tuk> hatta zurtumul maqabir ya paling nyaman belum gitu aja <tuk> kalau bilang sudah ditanyakan jangan karena saya ingat ada ayat yang hatta zurtumul makobir kayaknya bercerita tentang itu ada bu. dulu yang baru belum. Beberapa faktor yang memicu ya e, datangnya azab atau siksa kubur itu bukan siksa neraka bu, siksa kubur. Ya, yang pertama kali adalah kebodohan mereka terhadap ilmu Allah itu penyebab pertama bu, bodoh tidak mau mengaji. Tidak mau mengenali Allah Swt. Ya banyak ibu-ibu sudah kumpul setiap seminggu sekali. Tak mau ngaji, kumpulnya baca yasin toh sampai lecek. Apal? Masalah wudu tak pernah dibahas. Masalah yang membatalkan wudu, bagaimana rukuk kita, bagaimana sujud kita, bagaimana tak pernah dibahas. Terutama ini ibu-ibu ya bagi ibu-ibu yang sudah usia 60 tahun. Oh, bahaya itu kalau enggak ngerti. <tik> <tik> <tik> iya. Jadi inna Allaha ta'azzara ala siddina sana. Jadi maknanya bagaimana, Bu? <tik> kalau seseorang ya, kalau seseorang itu meninggal dunia usia 40 tahun misalnya. Itu masih Allah itu Ya memberikan maklum lah Yaudah gak apa-apa gak ngerti ya. Tapi kalau sudah usia 60 tahun Gak ngerti sholat Gak ngerti puasa Terus kemudian gak ngerti Bagaimana cara Hukum-hukum itu gak tahu gitu kan ya Pertama minimal itu bu Yang pertama itu adalah mengenali Allah Badiat ya Badiat itu mengenali Allah Kita kenali Allah itu dengan rububiyah Allah itu adalah Rabb yang menciptakan, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan bahaya Kemudian yang memberi riski Itu kita yakini Allah semua Tapi banyak orang yang mengatakan begitu tapi keyakinannya tidak sampai ke sana Begitu diuji sedikit, stres Ya, Begitu cita-citanya belum dikabulkan, stres Apalagi sama-sama ya suaminya itu dengan suami dia satu kantor Loh, Dia sudah beri mobil saya kok belum Wah lah utuh luar biasa itu. <tuh> ya. Pertama rububiyah, Allah. Yang kedua adalah uluhiyah, bagaimana cara mentuhankan Allah? Ini mengenali Allah, kemudian asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Allah ini. Yang kedua mengenali rasul, <tuh> mengenali rasul. Kita kenali dia, orang yang memberikan coklak dalam beribadah. Ya, memberikan contoh dalam beribadah. Kita mencontoh beliau. Terus yang ketiga mengenal dinul Islam secara global. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, haji. Syahadat itu ada syaratnya 7, ada yang membatalkan 20 dan itu ya misalnya. Itu dia kenali. Dia kenali itu minimal itu, Bu. Salat, salat kita benar tumakninahnya. Pernah mengkaji bab salat. Kemudian zakat, puasa, haji, ya itu rukun Islam. Rukun iman Iman kepada Allah, malaikat kita kenali Kemudian Qodok dan Qodar kita kenali Hari akhir secara global kita kenali Kalau itu tidak kita kenali Kemudian kita meninggal setelah usia 60 tahun enggak ada ampun itu dari Allah SWT <laughs> Artinya, sudah diberi kesempatan hidup selama 60 tahun, kenapa nggak mau belajar, nggak mau bertanya. Makanya ibu, sekarang ada kesempatan ngaji, datangi ngaji, saya mau ngaji beneran lah. Bukan untuk mencari tontonan, ngaji yang lucu-lucu. Ya, ustadznya nggak lucu, baik, ngantuki kan gitu kan. Nah, ngaji, yang benar-benar ngaji, pengetahuan kita gali di sana. Ya Allah, mudah-mudahan. Ya ini semua adalah sebagai jawaban nanti ketika saya di mahkamahmu ya Allah nanti ditanya setelah kita berusaha mengaji Insya Allah bu tapi nggak pernah ngaji tahu taunya meninggal dunia gitu kan ya sudah lewat 60 ke atas aduh ya Allah itu repot itu hmm, bener yakin saya nggak nakut-nakuti kok yakin itu kan ya artinya siapa orangnya yang diberi usia yang panjang kok tidak mau ngaji Nah kalau ibu-ibu ngaji insyaallah aman Aman lah ya? Jadi penyebab uh, Azab kubur itu yang pertama adalah apa? Bodoh, kebodohan Kemudian yang kedua adalah Menyanyiakan amanah, tidak melaksanakan Amanah dengan baik Tidak melaksanakan Amanah dengan dengan baik Tidak melaksanakan Amanah dengan, dengan baik Kemudian Dusta, <tuh> Dusta mengabaikan sholat, mengabaikan sholat, makan harta anak yatim, makan harta anak yatim, kemudian mengadu domba, mengadu domba, dari itu dari pedagang kipasnya. Mengadu domba Terus tidak Bebersih diri dari najis Tidak bebersih diri dari, dari najis Dan banyak sekali yang lain juga Sekarang yang paling penting Adalah beberapa faktor yang menyelamatkan diri dari azab kubur Beberapa amal yang menyelamatkan diri dari siksa kubur Dari siksa kubur Ibu-ibu yang paling pertama dan utama adalah Muhasabah Ya, yang menyebabkan Ringannya siksa kubur Itu yang pertama adalah Muhasabah Orang yang selalu introspeksi diri Orang yang selalu memandang Bahwa dosanya itu lebih banyak Dari kebaikannya Ya jadi kalau ada orang yang Ngernyong, oh enggak begitu bu Kalau saya itu ya, malam itu sholat tahajud Terus sholat hajat Kemudian sholat witir, Setelah itu kemudian saya menghatamkan Kira-kira satu jus, baru kemudian Sholat subuh Sholat subuh nanti ders lagi satu jus Terus sholat duha, itu yang saya lakukan Karena itu saya pasti surga lah, Mestilah, mestilah kayaknya. Ya? Selalu yang ditunjukkan Dan yang di Simpulkan itu adalah kebaikan-kebaikan Yang Yang bisa menyelamatkan Tetapi tidak usah dilihatlah kebaikan kita Dilihat keburukan-keburukan kita Orang yang sebelum tidur itu muhasabah Astagfirullahaladzim Allahumma inni aslam tu nafsi ilaik Wa wajah tu waji ilaik Wa fawad tu amri ilaik Wa alja' tu zohri Terus Rohbatan warohbatan, rohbatan ilaik La malja'awala Illa Aman tu wa nabiyyikal oh kalau hafal itu karsis dapat punya karsis sudah dapat karsis surga. Dapat belum Bu? Ha, nah, nah, kalimat itu Allahumma ini aslamtu wajhi aku menyerahkan diri ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, Ya, setelah itu kan lamal ja illa ilaik, aamantu bi kitabikal ladzi. Nah, itu kita baca. Itu menjadi penyebab apa? ringan ya e, beban seseorang di dalam kuburnya ini yang pertama kemudian yang kedua adalah menyempatkan diri untuk berjuang ke jalan Allah jadi ibu menjadi pengurus e, pengurus pengajian mafaza atau menjadi takmir masjid menjadi apa pomg yang ikhlas ya Semuanya itu Pokoknya ribat Ribat itu artinya adalah berjuang ya Jangan Ibu punya kemampuan Terus kemudian, enggak lah, pokoknya yang penting saya ngaji aja Saya enggak, enggak usah ditunjuk jadi apa-apa ya bu Enggak, enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau Pokoknya saya ngajitok lah Enggak mau berpikir ya, Padahal kegiatannya kemana-mana Diajak untuk berpikir Membicarakan tentang kebaikan Mewakafkan sebagian Waktu yang ada pada dirinya Tenaganya Kenapa? Jangan menolak Ya ibu itu bisa menolak Misalnya dicalonkan bu kayaknya Dengan patut leh jadi wakil bupati Enggak enggak enggak itu pahal Bagus <tik> Ya bu jadi pengurus ya bu setaris ya Enggak lah enggak saya mau ngaji aja Oh jangan Makanya pengurus kalau ada orang yang menolak bu ya Bu Hartati kalau ada orang yang menolak, bu, jadi pengurus ya bu, awas, siksa kubur loh, <laughs> mon itu. Iya, jadi faktor yang menyebabkan siksaan kubur itu hilang ibu-ibu. Panjenengan itu memikirkan umat, memikirkan bagaimana supaya pengajian ini jalan. Wang senenge ya orang itu ya, ya, ini ciri-cirinya. Kalau pengajian, milihnya duduk yang paling belakang, <SILENCIO> Tapi saya yakin bu, yang di belakang itu sebenarnya kepengen depan, tapi sudah nggak kebagian, makanya cari jalan jalannya kan cepet banget, ah, aneh gitu kan, ah. jadi kepenginnya belakang terus. Kalau ada pengajian apa pak, udahlah saya mau datang, saya mau urunan, kalau saya mau apa, tapi saya jangan ditunjuk di pengurus ya. Nah, wah, kalau kita melihat siksaan kubur itu berat banget itu, faktor yang menjadikan Ya terangkatnya siksa kubur tidak diberikan kepada kita itu di antaranya kita siap untuk mem memperjuangkan agama Allah swt ini. Makanya riba tu yaumin walai latin khairun min syamisahrin wa kiamihi wa inma ta ujri alaihi amaluhu alladika na ya wa ujri alaihi risku wa amina alfitan. Jadi orang yang satu jam suka memikirkan agama. Dia tidak hanya belajar untuk dirinya, tetapi bagaimana supaya pengajian ini lancar? Bagaimana bapak-bapak yang sholat berjamaah itu ya menjadi nyaman, kita belikan kipas angin, kita belikan karpet atau ibu-ibu deh ya ketika ada waktu ya, tidak hanya bapak-bapak saja. Ibu-ibu misalnya, oke ketika pada waktu ya di mana bapak, bapak itu kerja, kita nyapu, kita ngepel ini ternyata anak-anak yang ada di masjid yang nunggu di sana itu nggak pinter ngepel. Kita yang ngepel misalnya. Bagus itu. Kemudian taman-taman yang ada di sekitarnya nggak pinter merawat ibu. Kemudian merawat itu perlu supaya sisaku buri itu hilang bu. Ya. Nah, jadi satu saat, satu jam kita memikirkan tentang agama maka itu lebih baik dibandingkan dengan puasa selama satu bulan dan. Ibadah malam selama satu bulan juga Satu jam loh Rapat dari jam 10 sampai jam 11 Memikirkan tentang kebaikan Tentang syiar agama Itu jauh lebih baik daripada puasa Sepanjang berapa? Satu bulan Dan diberikan pahalanya Oleh Allah SWT kepadanya Dan juga rizki Di dalam kuburnya diberikan Siksa fitan ya wa aminal fitan Fitnah kubur artinya Siksa kubur itu akan Dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kedua bu Kemudian yang ketiga Sering membaca surat al-muluk Tabarokalladhi bihadil mulku Wahuwa ala kulli sya'in qadir Itu adalah Upaya untuk menghindarkan diri Dari siksa kubur Ya membaca surat al-muluk Ada hadisnya itu Ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu insan yaqra' suratal Malik suratal Muluk ya hatta khatamaha fa nabi fa ya Rasulullah dharabtu khobai ala qabr wa ana al ahsibu annahu insan yaqra' suratal al Muluk hatta khatama fa nabi hiyal mani'ah. Jadi kata Rasulullah Surat Al-Muluk itu disebut dengan surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu adalah surat yang bisa mencegah datangnya azab kubur, siksa kubur. Kemudian berikutnya adalah orang yang mati atau meninggal karena sakit perut. Itu akan terhindar dari siksa kubur. Ya, mati karena siksa apa? karena sakit perut. Kemudian mat, meninggal hari Jumat, meninggal hari Jumat. Terus Ibu-ibu Orang yang selalu birul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Ini semua ada hadisnya, ya. Tapi kalau dibacakan waktunya mepet birul walidain. Kemudian silaturahim. Orang yang selalu menyambung silaturahmi, ya. Karena itu ketika ada kesempatan, ya ibu-ibu, kesempatan ada waktu ini nganggur ini, ya, bapa suaminya diajak, yo pak kita silaturahmi. Kemana ya? Udah ke tempat siapa aja? Lillahi ta'ala Orang itu kalau datang, tujuannya adalah Lillahi ta'ala subhanallah Itu pahala yang sangat luar biasa bu. Jadi kita datang, tujuannya bukan Karena menyampaikan amanah, ngapain kesana Nanti bilangnya apa Kan gitu kan, kangen Aduh, Kayak kekasihnya aja Kangen Bilangnya apa, gak ada apa-apa Orang kadang-kadang begitu, mau datang Karena ada sesuatu, datang karena Silaturahim Ya jadi ingin memupuk rasa persaudaraan di antara kita Uh, pahalanya luar biasa Enggak ada pesan yang harus disampaikan Tidak ada amanah yang harus disampaikan Tetapi kita datang karena lillah Ziaroh karena Allah Luar biasa itu bu, pahalanya Kemudian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Mengajak yang lain untuk berbuat baik ya Kemudian mencegah seseorang untuk berbuat buruk Masing-masing ada dalilnya Dan semuanya itu disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh Karangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah aruh ya. Jadi kitab setebal ini itu hanya berbicara tentang ruh itu, Bu. Ruh-ruh itu gimana? Di mana? Ya. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas Mayan Faulil mayit tadi. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh si mayit, ya? Walaupun sering kita jadi setara detail kita akan bahas amalan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh si Mager insyaallah. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.